بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه لا ولا بالله Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bima ta'malun. Yang saya hormati Bapak atau Ayahanda Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah desa Saya harus panggil ayahanda karena posisinya sebagai ketua cabang Sahabat saya pemuda panggilannya tadi saya dapat agak dengar sesuatu di panggilannya itu apa di pemuda Dan kalau enggak salah tadi ada pertanyaan begitu Panggilannya itu pemuda Jadi kalau nama saya Dahnil, panggilnya pemuda Dahnil, kira-kira begitu. Jadi kalau nanti Anda di ranting, nama Anda Tony, misalnya begitu, pemuda Tony, kira-kira begitu. Sekarang Pak, nama-nama anak pemuda Muhammadiyah itu agak-agak kebarat-baratan. Dahnil, A, Simanjuntak, kira-kira begitu. Jadi ada selentingan begini. Itu sekarang pemuda Muhammadiyah dipimpin oleh orang Kristen. Karena namanya Dahnil A Si Manjunta. Karena Si Manjunta itu memang rata-rata beragama Kristen, kira-kira gitu. Yang saya hormati Ayahanda para sesepuh Muhammadiyah Wiradesa Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Wiradesa Kemudian tadi ketua pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Wiradesa dan khususnya yang saya banggakan teman-teman yang barusan dilantik, teman-teman pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah Wiradesa. Ini ujung tombak tadi disebutkan, mudah-mudahan tidak jadi ujung tombok memang. Tapi itu kebiasaan kita di Muhammadiyah Sebelum saya memulai menyampaikan beberapa hal Pada malam hari ini Saya ingin membuka Tablik akbar kita pada malam hari ini Dengan salamnya pemuda Muhammadiyah Allahu Akbar Itu salamnya Pemuda Muhammadiyah Saudara Kemarin Ketika Penutupan Tanwir Pemuda Muhammadiyah Di Banten Saya Memulai pidato saya dengan salam seperti itu. Kenapa salam seperti itu? Jadi begini, saya sampaikan dalam pidato saya dengan membuka salam dua kali takbir, satu kali kata merdeka. Mak ini ada Pak Camat ternyata. Saya hampir lupa. Mohon maaf Pak Jamat agak terlupakan Yang jelas pasti sangat saya hormati Pak Jamat Dan seluruh uh, muspika atau ada dari aparat lainnya Baik yang berseragam ataupun tidak berseragam Baik yang aparat beneran dan aparat yang menyamar jadi orang biasa Kira-kira gitu Jadi saya membuka pidato saya itu dengan dua salam itu, satu kata merdeka. Saya sebut itu sebagai salamnya pemuda Muhammadiyah. Dalam acara itu, kemudian Pak Jokowi setelah saya pidato, kemudian Pak Jokowi pidato, kemudian membuka pidato itu dengan salam yang sama. Pak Jokowi bilang begini, saya mau buka pidato saya dengan menggunakan salam pemuda Muhammadiyah. Beliau takbir dua kali, satu kali kata merdeka. Jadi sebelum Pak Jokowi takbir di Monas, yang 212 itu, Pak Jokowi itu sudah takbir duluan di acaranya pemuda Muhammadiyah. Teman-teman wartawan, silakan Teman-teman wartawan itu bilang begini Mas Dahnil dalam sejarah Republik Dalam acara resmi Baru di acara Pemuda Muhammadiyah Presiden itu takbir Dan yang buat takbir Itu pemuda Muhammadiyah Jadi dalam sejarah Indonesia Sejarah dunia sejarah akhirat juga Presiden Indonesia itu baru di acaranya Pemuda Muhammadiyah secara formal buka pidatonya dengan takbir. Kalau Merdeka itu pasti beliau sering. Karena di acara partainya beliau pasti Merdeka, Merdeka, kira-kira begitu. Itu sering. Ya. Nah, jadi dalam sejarah itu baru diucapkan Nah pas ketika Pak Jokowi ikut takbir, Di samping saya ada Mas Abdul Muti. Abdul Muti, mantan ketua umum pemuda Muhammadiyah, Dua periode sebelum saya, Yang asli Jawa Tengah. Sekarang sekretaris umum Muhammadiyah. Mas Muti nyenggol saya, Nil, sejak kapan salam pemuda Muhammadiyah takbir dua kali? Satu kali kata merdeka. Ini mantan Ketua Umum loh ya nanya pasti dia tahu. Saya langsung jawab sejak sekarang mas, ya. sejak sekarang mas ini kan tanwir dan ditutup di acara tanwir itu bisa disahkan. Ya. Itu jadi salamnya pemuda mama dia Nah tapi saya ingin menyampaikan bukan hal-hal yang florist tadi atau berbunga-bunga tadi. Tapi ada pesan yang ingin kami Sampaikan, ada pesan yang Ingin saya sampaikan melalui Salam itu, nah saya ingin Buka dengan ini dulu, jadi nanti Kira-kira kawan-kawan dalam tablik Akbar ini, saya ingin menyampaikan Tiga hal saja, hal pertama Tentu pesan buat teman-teman Yang baru dilantik tadi Pimpinan ranting, juga nanti Pimpinan cabang, pimpinan daerah Dan juga untuk bapak-bapak jamaah Dan ibu-ibu jamaah Muhammadiyah dan Aisyah Kemudian Hal yang kedua Nanti akan saya sampaikan sedikit saja Tentang karakteristik dakwahnya Muhammadiyah Kemudian ketiga Saya ingin menyampaikan hal Terkait dengan Kondisi kebangsaan Dan bagaimana kita Menyikapi kondisi kebangsaan itu Saya kembali Ke masalah takbir dua kali tadi. Takbir uh, kata merdeka satu kali. Jadi Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya takbir yang sering kita pekikkan itu tiga kali. Tapi pada saat itu saya cuma sampaikan dua kali. Bukan berarti saya ingin mengikuti tuntutan tarjih. Karena kalau tarjih itu. Kalau kita sholat idul adha, idul. Apa, Idul Fitri itu dua kali Tapi karena pada saat itu Suara saya sudah mulai habis pak Jadi kalau tiga kali Wah ini habis nih Saya teriak seperti itu tadi Jadi dua kali Akhirnya resminya dua kali kira-kira begitu Tapi pesan yang ingin disampaikan apa Kawan-kawan sekalian Pemuda Muhammadiyah Bapak, ibu Yang hadir pada malam hari ini Belakangan ini Ketika kita pekik takbir begitu, itu kita tiba-tiba dituduh radikalis. Ketika ada orang di acara-acara seperti ini, tablik akbar, acara resmi atau acara apapun itu, organisasi Islam kemudian ada yang pekik takbir seperti itu, itu dituduh anti-toleransi. Itu dituduh radikalis Itu dituduh teroris dan sebagainya Bayangkan Kita Ingin mengekspresikan Sebagai anak muda misalnya, Mengekspresikan Simbol Kebesaran Allah Kan ketika saya takbir begitu Dua kali Di depan saya ada Pak Jokowi Sebenarnya saya ingin menyampaikan pesan bagi kami pemuda Muhammadiyah yang maha besar itu hanya Allah. Yang lain kecil. Ketika saya ngomong di sini saya takbir begitu, itu menyampaikan pesan, "Hei kalian, ingat kita kecil." Hei kalian penguasa, Hei kalian orang kaya Hei kalian tokoh masyarakat Ingat kita kecil Ada yang maha besar Selain ingin menunjukkan semangat Atau spirit keberagamaan kita Tapi ketika kita takdir itu kok tiba-tiba Kita dituduh teroris, kita dituduh anti toleransi Kita dituduh radikalis Padahal Pekik takbir itulah Yang memerdekakan Republik ini Pekik takbir itulah Yang memberikan semangat Para pejuang Republik ini Itu maju ke medan perang Melawan penjajah Pekik takbir itu pula Yang memberikan semangat Anak-anak muda pejuang dulu itu berani melawan penjajah, tapi bagaimana mungkin sekarang ada orang ngomong bahkan ada pejabat negara ngomong kalau ada yang pekik takbir seperti itu itu radikalis kan sakitnya itu di sini ini sekarang ini terus terang kita itu seolah-olah orang Islam sekarang itu anti toleransi anti -toleransi. apa keberagaman dan sebagainya itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya Islam apalagi muslim Indonesia itu nggak perlu diajari tentang toleransi itu nggak perlu diajari tentang keberagaman itu nggak perlu bukan artinya toleransinya nggak perlu atau keberagamannya nggak perlu artinya ngajari orang Islam Indonesia tentang keberagaman, Tentang toleransi Itu kan seperti ngajari Ikan bernapas di air Bagi orang Indonesia Muslim Indonesia Toleransi keberagaman itu Itu udah DNA nya kita Itu udah darahnya kita Pak Camat Bapak-bapak Aparat yang datang hari ini Ada nggak tablik akbar yang dibuka dengan Lagu Indonesia Raya. Coba cek ada nggak acara yang lain itu Tablik Akbar dibuka dengan Indonesia Raya di Muhammadiyah Tablik Akbar itu itu dibuka dengan Indonesia Raya lagu yang kita nyanyikan Indonesia Raya. Coba dulu saya ingat sekali Ketika kita, saya yang langsung menangani Mencari keadilan untuk kasus Siono misalnya Siono di Kelaten kemarin Saya itu dituduh pembela teroris Oleh Pak Kapolda yang sekarang di uh, Jawa Barat Beliau waktu itu jadi uh, Apa waktu itu? Kadif Kumas Oh ini ada langsung ada yang marah kan? Maksud saya adalah Kok kita sekarang Kondisi sekarang Kita itu seperti dicurigai Saya sebut begini Waktu Pak Jokowi datang Ke pemuda Muhammadiyah Kami sampaikan Pak Jokowi Umat Islam ini nggak perlu diajari Dan sudah paham tentang toleransi itu Dan yakinlah Masalahnya bukan di masalah toleransi, masalahnya bukan di anti keberagaman. Masalahnya ada di keadilan yang tidak hadir. Masalahnya tuh di situ. Jadi umat Islam ini kan mudah Pak Jokowi. Kalau yang disakiti itu hati, itu sembuhnya susah. Maka untuk menyembuhkannya sentuh hatinya juga. Jadi kawan-kawan pesan awal saya ini ingin saya sampaikan jangan takut pakik takbir sebagai salam Anda dan merdeka juga menjadi bagian dari salam Anda. Itu salam pro toleransi, itu salam keberagaman. Kalau umat Islam itu anti keberagaman, Indonesia ini pasti sudah bubar. Jangan lupa Ketika 22 Juni 1945 disepakati Piagam Jakarta, kemudian 18 Agustus BPUPKI bersidang, kemudian ada berita dari timur menyatakan kalau tetap dipakai itu konsepsi tanggal 22 Juni 1945 terkait dengan Piagam Jakarta, maka saudara-saudara kita dari timur mau membubarkan diri, nggak ikutan Indonesia. itu berita yang dibawa oleh prajurit Jepang yang disampaikan kepada Bung Hatta dalam sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus yang BPUPKI waktu itu dipimpin oleh ketua umum pengurus besar dulu istilahnya pengurus besar Muhammadiyah yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo. Apa yang dilakukan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo Apa yang dilakukan oleh Kasman Singo Dimejo? Apa yang dilakukan oleh Kahar Mujakir? Apa yang dilakukan oleh Wahid Asim? Tokoh dari NU pada saat itu. Apakah kemudian mereka tetap ngotot? Tidak. Mereka nggak ngotot. Hanya lima menit mereka berkompromi. Kemudian tujuh kata itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Coba bayangkan kalau umat islam yang diwakili oleh tokoh-tokoh islam itu ngotot. Ada nggak Indonesia? Gak ada. Bubar. Jadi secara genetik, secara historis. Indonesia ini itu adalah warisan yang diberikan oleh tokoh-tokoh islam. Untuk seluruh umat beragama. Jadi jangan kemudian... Tiba-tiba ketika ada umat Islam ingin menuntut keadilan Kemudian dibelokkan menjadi seolah-olah ini tindakan anti toleransi Ini kan ujungnya gara-gara kasus Ahok itu saja Kan itu nih sekarang Jadi kan sekarang di Jakarta Cara berpikir para Ahokers-Ahokers itu Jadi kalau dia ada tokoh Islam yang mendukung Ahok Itu adalah tokoh Islam yang pro keberagaman Dan pro toleransi Kalau ada yang anti ahok Itu anti toleransi Anti keberagaman Nalar macam apa seperti ini Kan keterlaluan Sudah dibulak balik ini cara berpendapat kita Nah itulah kenapa Saya semenjak Ada kasus ini Salam yang saya tunjukkan Di awal pidato saya, tablik akbar saya ceramah saya, itu adalah takbir dua kali tadi dan satu kata merdeka dan silahkan ditradisikan kira-kira gitu, bang kapan itu keputusannya? sejak tanwir kemarin dan disahkan juga langsung oleh Presiden Republik Indonesia jadi jangan takut kalau ada yang bilang itu adalah salamnya radikalis, apa, teroris berarti dia nuduh Presiden Teroris nuduh presiden Anti toleransi Presiden saja salam takbir dua kali Satu kali kata Merdeka Sepakat ya Sepakat. Yang kedua Khusus pesannya Untuk teman-teman pemuda Muhammadiyah Dan tentu juga Buat bapak-bapak Muhammadiyah Dan ibu-ibu Aisyah Karena sudah malam Saya coba agak persingkat Kira-kira begitu atau jangan-jangan masih semangat nggak ada masalah agak lama betul lama-lama nggak -lama apa-apa bu cepat ya mau cepat atau lama saya nggak mau dengar bapak-bapak ibu-ibu aja mau lama atau cepat bu oh ibu-ibu suka yang lama mau lama bu oh nggak kedengaran pak biasanya kalau perempuan diam itu tanda setuju pak Nah saya enggak tahu setuju lama atau cepat Tapi saya coba apalah di tengah-tengah kira-kira begitu Nah teman-teman rumusan ngurusin pemuda Muhammadiyah Rumusan mengurusin Muhammadiyah itu sederhana Cuman dua rumus Cuman dua hal yang harus terus dirawat Dan ini terus disampaikan oleh banyak tokoh Muhammadiyah Dan saya juga terus sampaikan ke banyak jamaah aktivis Muhammadiyah Apa itu? Dan teman-teman pasti sering dengar Pertama adalah ruhul ikhlas Kemudian kedua adalah ruhul jihad Jadi bermuhammadiyah itu Harus merawat yang namanya ruhul ikhlas Saya kasih contoh yang paling sederhana saja Muhammadiyah ini Ya Kemudian banyak umat Islam yang lain, yang organisasi-organisasi lain termasuk NU dan segala macam, saya yakin itu dibangun berangkat dari karakter merawat ruhul ikhlas. Masjid ini, sekolah-sekolah Muhammadiyah di Purwokadi apa? Probo apa? Probolinggo ini. Pekalongan sore. saya tuh seminggu bisa apa muter-muter jadi suka lupa sedang di mana kadang-kadang gitu pak Jahu untung tadi ada megono gitu jadi ingat oh ya pekalongan gitu. jadi sekolah-sekolah di pekalongan di pekalongan ini katanya yang lebih terkenal itu misalnya uh, baitul mal BTM ya baitul mal tamwil muhammadiyah BTM, pak ya, BTM. Kemudian rumah sakit, ya, itu jadi amal usaha yang luar biasa. Itu dibangun oleh jamaah Muhammadiyah di ranting dan di cabang. Universitas Muhammadiyah itu dibangun oleh jamaah Muhammadiyah di daerah, di cabang, di wilayah. Tapi coba lihat We beberapa wewenang di rumah sakit Muhammadiyah. Di Universitas Muhammadiyah Itu diberikan kepada pimpinan pusat Atau sederhananya Ada tidak asetnya Pimpinan cabangnya Muhammadiyah Itu atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Itu semuanya atas nama Muhammadiyah Coba pakai logika ekonomi Mana yang bisa menjelaskan Ada orang bangun sesuatu Tapi kemudian Dia tidak berkuasa penuh terhadap Sesuatu yang dia bangun itu Tapi diberikan kepada Jam'iyahnya Yang namanya Muhammadiyah Itu nggak ada tuh Nalar ekonomi yang bisa menjelaskan itu Kenapa bisa begitu Karena ikhlas Nggak ada tuh aset Muhammadiyah yang diatas Namakan Dahnil Anjar Nggak ada Ketika Dhanil Anjar bangun sekolah atas nama Muhammadiyah misalnya. Pasti atas nama tanahnya segala macam itu atas nama Muhammadiyah. Apakah kemudian Dahnil Anjar meninggal nanti itu diwariskan ke anaknya? Tidak. Diwariskan ke Jam'iyah Muhammadiyah. Untuk Jama'ah Muhammadiyah. Untuk umat Islam. Untuk Indonesia. Untuk dunia. Kira-kira begitu. ikhlas jadi rumusan ngurusin pemuda muhammadiyah itu teman-teman apalagi ini di ranting itu ruhul ikhlas ya pahami saja seperti apa e, bagaimana kita mengurusi sesuatu tapi kemudian dengan semangat ikhlas itu maka semuanya akan berjalan dengan baik nah tapi ikhlas ini nggak cukup sendiri ikhlasnya itu harus berjamaah juga Saya berikan contoh, saya ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah, ini kawan-kawan pemuda Muhammadiyah, itu tidak digaji jadi ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Ayahanda kita ketua pimpinan cabang, abang kita atau mas kita yang jadi ketua pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah itu nggak ada yang digaji. Rapat bisa sampai malam, ini pengajian segala macam, pertemuan nanti rapat-rapat kita itu bisa sampai jam 3.00. Ya, kemudian pulang ke rumah. Kalau istri kita di rumah itu nggak ikhlas, itu bisa berantakan. Maka ikhlasnya itu harus bareng. Apa maksud saya? Saya Ayahanda, ketika maju jadi Ketua Umum pimpinan pusat pemuda muhammadiyah yang saya tanyai dan saya minta restui, itu adalah istri saya. karena saya tahu resiko jadi ketua umum itu, Pak. Nggak pernah di rumah. Rata-rata ketua umum itu pasti jadi pria panggilan semuanya. Pasti kayak seperti ini. Wiradesa. Ini yang manggil ngundang kita di ranting itu, Pak. Itu banyak sekali dan saya berusaha datang karena saya senang sekali kalau acara ranting. Karena itu simbolik sekali. Kalau saya acara di ranting itu, itu simbolik sekali. Kenapa simbolik? Karena pemuda Muhammadiyah ini, Muhammadiyah ini berarti hidup dan hadir. Karena rantingnya saja itu jelas keberadaannya. Makanya saya kalau ranting itu usahakan hadir. Ada orang Mas Daniel kan nggak kelasnya ketua umum pimpinan pusat datang ke ranting. Sampai kira ini presiden. Pemuda muak ketua umum pimpinan pusat pemuda muhammadiyah itu dia harus keranting, karena mereka inilah ujung tombaknya dakwah muhammadiyah, dakwahnya pemuda muhammadiyah. Kalau anda tidak ada yang namanya pimpinan pusat ini, tidak punya arti apa-apa, tidak ada cabang. nggak ada tuh makna pimpinan pusat nggak ada wilayah nggak ada tuh ke LSM LSM itu kan di TV ngomong apa macam-macam padahal dia ketuanya dia sekretarisnya kantornya di tasnya segala macam banyak kan di pekalongan juga banyak LSM begitu dan LSM gitu paling galak pak camat kan LSM begitu pasti paling galak ke pak ke, ke camat atau ke bupati ketuanya sekretarisnya stempel di apa di tasnya, kantor di tasnya, itu banyak. Nah jadi ikhlas itu harus bareng tuh dengan istri. Istri harus dipastikan ikhlas. Makanya ketua pimpinan cabang nih, ketua-ketua ranting ngomong dengan istri, harus ikhlas nih neng. Kita nanti banyak pertemuan segala macam, nanti pulang malam, mas itu kalau pulang malam nggak ngapain-ngapain kok, itu harus dipiakinkan. Nah ibu-ibu Tadi kalau ada anaknya di NA Kemudian ada yang dilantik hari ini Yakinlah Ini kalau ada yang bawa istri Saya sampaikan pesannya Mereka ini pasti ngurusin pemuda Muhammadiyah Dan di pemuda Muhammadiyah itu laki semuanya Dan gak mungkin macam-macam Itu pertama Dan satu lagi yang harus dipahami Karakter bapak-bapak Muhammadiyah ini Ini khusus ibu-ibu Aisyah dan NA Bapak-bapak Muhammadiyah ini Anak-anak pemuda Muhammadiyah ini Itu mimpi saja Itu takut poligami Mimpi saja itu takut Apalagi ngerjainnya Coba lihat ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Masih muda memang Tapi kalau dari wajahnya kelihatan enggak akan berani itu poligami Coba lihat ketua pimpinan daerah Tadi pidatonya garang kan Oh, semangat luar biasa. Itu kalau di rumah, aduh, yang model begitu. Kita lihat bapak-bapak kita, Pak Camat, coba. Saya bisa memandang Pak, ini orang muhammadiyah ini bukan, gitu ya. Rata-rata bapak-bapak ini, Pak, itu kalau poligami, masalah poligami itu kalau wacananya Pak lagi diskusi nih bapak-bapak. Kalau poligami itu, wow, luar biasa ceritanya Pak. Tapi itu semuanya mimpi yang nggak pernah berani mereka wujudkan. Tapi ini ada teman-teman dari GP Ansor nggak? GP Ansor dari apa bawa Pak dari NU. Nah, tapi kalau kiai-kiai dari teman-teman kita dari adik-adik kita NU itu pemberani-pemberani. Saya sempat bercanda dengan Bu Kofifah, Bu Kofifah almarhum suaminya itu kan pemuda Muhammadiyah. Nah, Mbak Kofifah itu bukti bahwasannya anda saja itu milih pemuda Muhammadiyah. Jadi Bu, Mbak paling aman cari suami itu adalah pemuda Muhammadiyah paling. Mereka penakut semuanya, <SILENCIO> penakut. Saya saja sudah istri saya ikhlas, saya sudah bisa kemana-mana, saya sudah senang itu. Jadi sudah sangat membantu. Jadi kawan-kawan kita semuanya itu harus berterima kasih kira-kira kepada istri-istri kita itu, itu luar biasa. Kenapa di Muhammadiyah takut poligami? Karena Ibu Aisyah dan NA-nya itu kontrolnya luar biasa Pak Camat Di Jogja itu pernah satu acara Satu acara Kemudian ada spanduk Acara Aisyah nih Pak Tulisan acaranya itu di sepanduk itu tulis Ingat pesan Kiai Dahlan Jangan duakan Muhammadiyah Muhammadiyah saja tidak boleh diduakan, apalagi istri. Itu acara Aisyah Pak. Jadi coba-coba biasanya Pak, di Muhammadiyah itu poligami, kelar hidupnya. Kelar hidupnya dihukum oleh ibu-ibu Aisyah. Itu banyak kejadian Pak, pimpinan-pimpinan Muhammadiyah mencoba keberuntungan dan keberanian dengan poligami. Uh, kelar beneran dia hidupnya. Itu dimusuhi oleh Ibu Aisyah kalau dia ceramah, ditinggali oleh Ibu-ibu Aisyah. Itu kan sakitnya luar biasa, Pak. Lagi ceramah begini tiba-tiba ibu-ibu di sana keluar semua. Oh, itu gimana, Pak? Aduh. Kalau saya nggak kebayang. Jadi, yakinlah, Bu, aman kalau dengan Bapak-bapak Muhammadiyah dan anak pemuda Muhammadiyah karena mereka adalah kumpulan-kumpulan orang yang cinta istri. satu kira-kira gitu -kira. jadi memang kalau ada yang bilang kan ada tuh di Twitter Twitter suka punya Mas Daniel ini ada anggota-anggotanya yang, yang bersimpati pada ISIS katanya betul kami adalah ISIS saya bilang ikatan suami istri satu okay. ISIS itu kan ikatan suami istri satu okay. saya nggak tahu itu apakah kekurangan atau kelebihan Muhammadiyah jadi saya nggak tahu itu ikhlas Kedua tentu adalah ruhul jihad. Kalau sudah ikhlas biasanya itu bersungguh-sungguh. Makna jihad yang saya ambil ini dalam konteks bersungguh-sungguh. Itu sungguh-sungguh. Apapun mau dia kerjakan asal dengan cara yang baik karena ikhlas tadi. Bayangkan ini hujan apa, hujan lebat tadi saya membayangkan wah ini bisa sepi ini nggak jadi ternyata jamaahnya tetap membluber gitu. Dan rame Kenapa ada ruhul jihad Untuk berjamaah Dalam jamiah kita Nah itu harus terus dirawat Kawan-kawan kalau mati ini dua Ruhul ini Maka Muhammadiyah Pemuda Muhammadiyah Itu juga ikut mati Nah Ketiga apa instrumen Alat untuk menjaga ini Dalam dakwah kita Nah ini jadi catatan penting Dalam dakwah kita Kawan-kawan sekalian Saya dalam kasus Siono misalnya Itu menemukan bagaimana Memaknai pentingnya dakwah Dalam makna Merawat yang disebut dengan Integritas kalau ada bahasa kerennya Atau kalau dalam bahasa yang Lebih Islami itu nabi dalam salah satu Hadis pernah ditanya Singkat saja Madin ya Rasul Rasul agama itu apa Rasul jawabnya juga singkat kan Addin khusnul khuluk Agama itu adalah Ahlak yang baik Kalau kita baca bukunya Buyayun itu Dia jelaskan gimana posisi ahlak itu Dalam agama kita Dalam Islam itu Ahlak itu posisinya Itu ada pada seperti Kalau dianalogikan itu seperti Naik haji Kalau kita naik haji Itu kan salah satu rukun haji Itu adalah wukuf di Arafah Kalau kita tidak wukuf di Arafah Itu bukan haji namanya. Jadi haji itu harus Wukuf di Arafah Islam Tanpa khusnul huluk Itu bukan Islam Jadi posisinya seperti itu Jadi haji tanpa wukuf di Arafah Itu bukan haji Islam tanpa khusnul khulub Itu bukan Islam Karena agama yang dimaknai oleh Nabi Adalah agama yang menampilkan Ahlak yang baik tadi Kalau dalam bahasa populernya hari ini Itu adalah integritas Bapak ibu sekalian Kenapa Muhammadiyah bisa berdiri tegak di depan siapapun? Karena punya integritas. Integritasnya dari mana? Dari kemandirian kita. Saya berikan contoh sederhana saja. Bayangkan muktamar kita di Makassar yang lalu, itu semuanya dibiayai oleh Muhammadiyah. Semuanya dibiayai oleh amal usaha Muhammadiyah. Kalau orang sudah mandiri, ketika dia ditekan, ketika dia berbeda dengan penguasa, ketika dia berbeda dengan pihak ketiga, dia nggak pernah takut sama sekali. Karena kita mandiri, karena kita berdiri di kaki sendiri. Dan saya lihat kekuatan kemandirian itu, itu ada juga di pekalongan. Dari mana? Dari gerakan-gerakan ekonomi tadi. Maka hidupkan terus tradisi berekonomi itu tadi. Tradisi merawat integritas tadi. Dan dalam sejarah tokoh-tokoh Muhammadiyah dan warga-warga Muhammadiyah itu memang senjata utamanya adalah integritas itu tadi. Husnul huluk tadi Bapak ibu yang merontokkan Gerakan kita Yang merontokkan umat islam Yang merontokkan persatuan Umat islam Ini kan sekarang kita sedang menghadapi Kalau dalam Al-Quran itu Kalau kita memaknai Gerakan Muhammadiyah itu sebenarnya Bacanya dari Ali Imran 102, 103 Baru 104 Kalau saya selalu gitu, 102 itu bicara tentang oh, target utama kita itu menjadi Muslim yang sejati, target utama kita itu menjadi takwa kayak kira, kira gitu. Nah ayat yang ke 103 itu baru pesannya kan Wakasimu bihabillahi jami an Saya ngambil yang depannya. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama dan jangan bercerai berai. Sekarang yang kita hadapi ini tafaraku ini ada potensi perpecah belahan di antara umat Islam, umat beragama dan rakyat Indonesia. Kenapa kemudian ada kelompok Islam yang bisa bersuara tegas terang misalnya dalam melawan stigmatisasi terhadap terorisme Anda bayangkan ketika kami menangani kasus Yono kemudian dituduh teroris padahal kita sedang melawan stigmatisasi terhadap kita yang dituduh Islam itu teroris dan segala macam Ada kelompok lain kelompok Islam yang lain misalnya dengan terang menyebut itu Zionis si itu pasti teroris ngapain dibantu dan segala macam. Ada yang bilang begitu. Ketika kita menolak misalnya ini deradikalisasi yang benar itu tidak proyek-proyekan itu yang di hotel segala macam itu, tapi deradikalisasi itu adalah menghadirkan keadilan dan segala macam. Dan kita menolak dana-dana Yang diberikan untuk program-program diradikalisasi itu Tapi di tengah itu selalu ada kelompok Yang kemudian menerima uang itu Yang kemudian berhadapan dengan kita Jadi kawan-kawan Bapak ibu sekalian Dalam perang badar Dalam perang uhud lah yang paling apa Kan selalu ada orang-orang yang rakus Orang-orang yang rakus inilah yang kemudian merusak perjuangan Yang merusak persatuan Dalam perang ukut Karena ada yang tidak patuh dengan perintah Rasul Dan mengilir Kalau apa itu? Kalau bahasa pekalongannya itu apa? Hah? Ngiler Ngiler Ngeliat harta rampasan perang Itu kemudian perintah agama Tali agama diputus-putus, kira-kira. Perintah Rasul ditinggalkan. Jadi saya sampai ambil kesimpulan, yang merusak dakwah kita, yang merusak ukhuwah Islamiah, yang merusak bangsa ini, itu bukan yang namanya kapitalisme, bukan juga yang namanya sosialisme, bukan juga yang namanya komunisme. Nah ini dalam situasi yang sangat ekstrim nih saya bilang. Bukan kapitalisme, bukan komunisme, bukan sosialisme yang menghancurkan kita. Yang menghancurkan kita apa? Uangisme. Yang menghancurkan kita ketika banyak tokoh agama kalah dan sujud dengan uangisme. Ketika tokoh politik kita kalah dan sujud pada uangisme. Ketika ketua ormas, ketua OKP itu kalah dan sujud dengan uangisme Kalau sudah semuanya di kepalanya dan di otaknya itu uangisme Jangan mimpi tentang persatuan Itu yang ingin saya sebut integritas Ini anak ranting sejauh mana kemampuan anda merawat integritas itu Saya mau ambil satu contoh dari kasus kita menangani kasus Siono. Istrinya Suaminya e, maaf, istrinya Siono itu namanya Suratmi. Mbak Ratmi inilah yang melapor ke Muhammadiyah dan ke Pemuda Muhammadiyah. Minta dia diadvokasi. Mbak Ratmi ini menerima uang 100 juta. Mbak Ratmi ini janda. Dengan empat anak Anda bayangkan Janda empat anak Itu berani menolak Uang seratus juta Dan ini orang miskin Baratmi itu Tinggal di rumah petak Begitu Di sampingnya masjid Rumah petak ini Kalau pagi itu jadi paut Kalau malam itu diberesin Tempat mereka tidur Tapi perempuan ini menolak uang 100 juta yang diberikan ke dia. Apa dia bilang? Gemo tepuk tangan silakan, Pak. Jangan pelit-pelit. Mbak Ratmi ini menjadi contoh integritas di tengah orang enggak peduli dengan integritas, di tengah tokoh-tokoh besar enggak peduli dengan integritas. Apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Ratmi? Ketika uang 100 juta yang diberikan ke dia itu nggak punya arti apa-apa Dibandingkan dengan upaya dia ingin menunjukkan keadilan Ingin meraih keadilan Uang 100 juta itu dia tolak Padahal kalau dipikir-pikir dia butuh sekali uang itu Itu kasus pertama Kedua dia ingin diusir dari Kampung itu ketika pemuda Muhammadiyah ingin mengotopsi bersama Komnasam ingin mengotopsi Siono, Dia ingin diusir. Waktu itu kepala desa yang ingin diusir ternyata warga tidak. Jadi ketika itu saya datang Mbak Ratmi itu diberikan maklumat oleh kepala desa. Kalau tetap melakukan otopsi pertama Mbak Ratmi harus keluar dari desa itu. Kedua kalau tetap diotopsi. mayitnya itu tidak boleh dikuburkan di situ lagi. Ketiga, seluruh anggota keluarga Suratmi dan mayitnya harus keluar dari Kampung Cawas tempat kelahiran mereka. Ketika itu saya sampaikan ke Mbak Ratmi secara ter, apa? tertutup, Mbak Ratmi ini bukan Jamaah Muhammadiyah. Sederhana, menggambarkan dia bukan Jamaah Muhammadiyah. Mbak Ratmi ini ee uh, kami sama sekali nggak kenal teman-teman apa juga tidak kenal mbak Ratmi ini bercadar kan jarang jamaah kita juga bercadar jadi dia bercadar jadi kita menolong karena kemanusiaan siapapun yang datang dengan kita kita pasti bantu selama itu kita sanggup <tuk> itu wataknya muhammadiyah tuh wataknya muhammadiyah begitu membantu mustadavin Itu pekerjaan kita memang Nah pada Apa jawaban Mbak Ratmi ketika saya sampaikan Tiga hal itu Jawaban Mbak Ratmi itu yang mengagetkan Mbak Ratmi bilang ke saya Waktu itu yang menemani saya ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten Mbak Ratmi itu bilang ke saya begini Mas Dahnil Saya menemui Muhammadiyah Minta bantu ke Muhammadiyah Itu untuk mencari Keadilan untuk Anak-anak saya dan keluarga saya Atas kematian Mas Siono Tapi kalau kemudian Dalam upaya kami mencari keadilan itu Saya dan keluarga Harus terusir dari tempat kelahiran kami ini Rumah kami ini Tanah kami ini Bumi Allah itu Luas mas Saya mendengarkan itu pak Ini kok jantung saya itu kayak turun dua Ini perempuan ini, itu tegar sekali ngomong begitu. Tiba-tiba sebelum saya ngomong, nyambar yang di samping saya itu ketua pimpinan daerah Muhammadiyah. Dia langsung jawab, nggak mikir dia jawab. Nggak mikir pak, ini ngejawab. Kalau orang ngejawab nggak mikir, itu memang watak apa namanya, memang berasal dari hati. Jadi nggak perlu mikir, dia langsung jawab nih Pak Ketua PDM. Mbak Ratmi kalau anda terusir dari kampung ini, rumah anda kami yang menyediakan, sekolah anak-anak anda disekolahkan di sekolah Muhammadiyah. Untuk sementara kebutuhan ekonomi anda akan ditanggung pimpinan daerah Muhammadiyah Pelatuk. <tuk> Pak, saya tambah rontok lagi tuh. Ini ketua PDM luar biasa saya Ini perempuan luar biasa Akhirnya saya Putuskan Kita harus terus mengawal ini Ini yang sesungguhnya Deradikalisasi Bapak ibu sekalian Radikalisasi terorisme itu Itu muncul seringkali karena dendam Muncul seringkali Karena benci Coba kita contohkan Saya berikan contoh ini Kalau suratmi itu tidak didatangi oleh muhammadiyah dan tidak dibantu oleh muhammadiyah mencari keadilan, kira-kira siapa yang datang? Yang datang adalah orang-orang yang kita sebut radikalis-radikalis. Dia akan datang ke suratmi dan keluarganya dia akan bilang ini perbuatan togut, ini harus dilawan, ini harus dibalas dan ini tidak boleh didiamkan. Apa kira-kira yang terjadi? Terjadi reproduksi terorisme Terjadi reproduksi radikalisme Tapi ketika Muhammadiyah datang Mbak kita cari keadilan Kita tempuh cara hukum Apa yang akan dia dapat? Keadilan itu sendiri Apa yang akan terjadi? Kita mengubur dendam Kita mencegah lahirnya terorisme Kita mencegah munculnya radikalisme Itu yang disebut dengan deradikalisasi yang otentik. Itu yang kita lakukan. Tapi kemudian tiba-tiba kita dituduh pembela teroris, kan begitu? Seenaknya menuduh begitu. Padahal kan kita ingin membantu mereka sama dengan ada sahabat kita Arif AN namanya itu menjadi pendakwah di Komplek pelacuran doli Mbak Risma di Surabaya itu Itu memberikan penghargaan ke Arif A.N Anak pemuda Muhammadiyah Yang membina Para pelacur-pelacur doli itu Apa yang terjadi pada mereka? Mereka itu nggak diasingkan Mereka itu nggak dibenci Tapi mereka itu didekati Mereka itu diajarkan mereka itu dibuat welcoming kata orang barat merasa menjadi bagian masyarakat Bapak Ibu kejadian yang meledakkan gereja di Samarinda itu dia ketika habis dipenjara kemudian pulang ke kampungnya di Jawa Barat itu penduduk di situ nolak dia penduduk di orang tua dia bahkan menolak dia apa yang terjadi dia merasa seluruh orang itu membenci dia Kalau orangnya dibenci ya dia ngelawan. Dia buat benci. Kalau kita melakukan model-model seperti itu. Maka red radikalisasi itu akan terus lahir. Padahal yang kita lakukan dari sur dalam konteks suratmi. Kita mengubur potensi radikalisme itu. Tapi justru kok kita dituduh gitu. Itu yang sakitnya. Gitu. Nah untungnya Mbak Ratmi ini punya integritas tadi. Akhirnya Muhammadiyah, Kokam, disitulah saya menemukan kesejatian Kokam ini Pak. Saya harus akui, kader pemuda Muhammadiyah yang Kokam itu biasanya lebih militan ketimbang kader Muhammadiyah yang organik. Organik itu maksud saya cuma pemuda Muhammadiyah saja. Tapi kalau kader pemuda Muhammadiyah yang juga Kokam itu biasanya lebih militan. Ini di hati saya Itu hatinya kokam Jadi pak kami bikin program yang namanya Wajib kokam Jadi semua pimpinan Pemuda Muhammadiyah Wajib kokam Nanti ini akhir Maret Kami bikin acara di Anyer Saya Dan semua pimpinan pusat Itu jadi peserta Peserta di klatsar kokam Nanti semua Ketua Pimpinan Wilayah dan Sekretaris Pimpinan Wilayah itu juga diminta ikut. Ikut di Kelatsar Kokam. Siapa yang melatih? Yang melatih Kokam-Kokam Senior. Jadi saya itu bakal dibentak-bentak oleh apa Kokam Senior itu. Dia akan bentak-bentak saya selama dua hari itu. Tapi setelah dua hari itu. Saya kembali jadi Panglima tertinggi Kokam. Makanya nanti pelatihnya saya akan kasih peringatan, jangan lupa loh ini cuma dua hari. Setelah itu saya kembali Panglima tertinggi. Saya kan Panglima tertingginya pak, kan lihat. Jadi memang momentum Kokam itu muncul ketika Siono itu. Dulu kan nggak ada tuh yang masih banyak yang nggak kenal kokam. Sekarang kalau nggak kenal kokam nggak gaul. Harus kenal kokam. Jadi, Mas ketua cabang, ketua daerah nanti wajib kokam ini harus jalan. Ketua pimpinan daerah itu kalau beliau nggak pernah kokam maka beliau harus wajib ikut kokam. Ya, jadi semuanya harus punya sertifikat di klatsar. Kokam Nah itu yang tepuk tangan kokam Karena dia sudah dikasar Nah Apa yang kita temukan pada Mbak Suratmi, integritas Itu yang kedua tadi ya Dia nggak takut diusir Ketiga Dalam suasana seperti itu Kemudian ada lembaga Jakat yang ingin bantu keluarga ini Ngomong ke saya Saya itu kan diminta untuk menghimpun dana Untuk keluarga ini, tapi saya menolak Karena saya bilang itu bukan pekerjaan saya. Saya menolak, kami menolak pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah itu menghimpun dana untuk kepentingan keluarga ini. Kenapa? Karena kalau kami melakukan itu, nanti kami dituduh macam-macam. Ingin mengkapitalisasi lah segala macam. Makanya kami menolak. Akhirnya ada lembaga Jakat lain yang ingin membantu keluarga ini. Akhirnya dia datang ke saya, mas kami mau bantu. Mau bantu berapa mas? Kami mau bantu 200 juta. saya bawa. Ini habis waktu itu habis kalau ingat kita waktu di Klaten, waktu Apel Akbar, teman-teman Kokam pasti ingat, Apel Akbar Kokam di Klaten habis itu dari situ saya langsung ke Cawas bawa uang 200 juta bersama dengan teman-teman amil Jakat, Kami sampai ke situ, kemudian saya ketemu Mbak Ratmi, kemudian ke Mbak Ratmi saya sampaikan Mbak Ratmi, ini ada bantuan dari jamaah Sebesar 200 juta. Apa yang dibilang Mbak Ratni Mas Daniel, ini uang dari siapa? Buat apa? Dan ada syaratnya enggak? Coba bapak-bapak cek ke istri. Kalau dikasih uang 10 juta, itu nanya enggak enggak? Ini dari mana? Buat apa? Tanya enggak? Atau ibu-ibu yang di belakang sana kalau suaminya tiba-tiba nggak -tiba pernah bawa uang seratus juta. Tiba-tiba ngasih duit seratus juta. Kira-kira nanya nggak bu? Oh ibu-ibu diam semuanya. Enggak. Ini mbak Suratmi nanya. Buat apa mas? Kemudian ini bukan saya suaminya ya. Tapi dia nanya. Loh saya kaget. Tapi itu simbol bahwasannya dia memang punya integritas. Saya bilang Mbak, ini dari jamaah ah, umat Islam itu pertama. Buat apa dan apakah ada syaratnya? Tentu ada syaratnya saya bilang. Syaratnya apa? Syaratnya dua saya bilang. Syaratnya yaitu satu gunakan uang ini untuk kepentingan pendidikan empat anak Anda. Kedua gunakan uang ini untuk dakwah Anda di Paut itu. Baru dia mau Mbak. Luar biasa kan perempuan ini Nah tapi belum tuntas nih Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyah Menyelesaikan Mbak Ratmi sekarang masih sendiri Dengan empat anak Kalau pemuda Muhammadiyah Mau membantu saya Sampaikan langsung ke saya Ada kokam yang Mau membantu saya Sampaikan langsung ke saya Biar saya lamar Biar selesai dakwah kita Maksud saya biar misinya selesai. Anda nikah dengan perempuan seperti ini. Tapi yang bujangan ya, jangan sampai yang sudah apa gitu. Yang bujangan atau bujangan second gitu nggak apa-apa. Bujangan second itu maksud saya duda, gitu ya. Jadi bisa bisa ngomong ke saya kita lamar. Anda dapat istri berintegritas seperti itu, anak Anda pasti luar biasa. Nah pesannya apa? Integritas itu luar biasa yang nggak dipunyai banyak tokoh. Nah kita rusak dan hancur gara-gara itu nggak hadir. Nah itu yang harus kita hadirkan, Bapak Ibu pasti kenal bagaimana gerakan dakwah yang saya lakukan. Misalnya ada madrasah anti korupsi dan segala macam. Waduh, kalau kita ngelihat anatomi pelaku korupsi itu, ampun kita Pak, nggak kenal agama. Bayangkan umroh saja itu bisa dikorupsiin. Jadi kalau Ahok itu penista agama. Ada lagi penista agama lainnya. Yaitu orang yang korupsi uang haji. Misalnya. Orang yang korupsi uang umroh. Orang yang transaksi korupsinya. Itu di Madinah. Itu ada. Jadi Pak. Bayangkan mereka untuk menghindari tangkap tangan. Sekarang itu selain transaksinya di Singapura. Itu transaksi yang paling aman. Itu di Mekah. Gila nggak Pak cara-cara begitu Jadi korupsi Itu dilakukan Sambil melakukan ibadah umroh Itu kan Penistaan luar biasa Jadi tantangan kita itu luar biasa Umat islam ini Dirusak dari semua sisi Oleh sebab itu saya berulang kali Khusnul khuluk ini Ahlak yang baik ini Itu harus dirawat dan harus dihadirkan Kalau tidak Umat Islam di Indonesia Ini akan berpecah belah terus Dan ini harusnya jadi modal kita Jadi teman-teman Modal dakwahnya Anda sekalian Ruhul ikhlas, ruhul jihad Kemudian rawat yang namanya Integritas Atau khusnul khuluk Atau akhlakul karimah Itu yang harus dirawat Ketiga Kawan-kawan sekalian Ketika kita merawat dua hal tadi Ingat pendekatan dakwahnya Muhammadiyah Pendekatan dakwahnya Muhammadiyah itu sederhana Itu yang kita sering sebut dengan konsep, konsep berkemajuan itu tadi Saya buat sederhana saja Tahun 1926 tujuan Muhammadiyah itu dirumuskan Jadi yang disebut dengan berkemajuan itu sudah lama konsepsinya Disebutkan disitu tujuan dan maksud Muhammadiyah adalah memajukan dan mengembirakan pengajaran Islam di Hindia Belanda. Saya suka sekali mengutip tujuan dan maksud Muhammadiyah yang dirumuskan 1926 ini. Walaupun dulu kemudian eh, apa, dirubah. Apa garis bawahnya yang perlu digarisbawahi yaitu memajukan dan mengembirakan. Jadi dakwahnya Muhammadiyah itu harus punya pendekatan memajukan dan mengembirakan. Jangan menyeramkan, jangan menakut-nakuti. Contoh sederhana yang memajukan. Kami selama periode saya, bapak ibu sekalian di pemuda Muhammadiyah. Itu laporan keuangan pemuda Muhammadiyah itu publish secara lengkap kepada publik. Tidak ada OKP, Ormas yang mempublikasikan laporan keuangannya. Kecuali pemuda Muhammadiyah. Itu cara-cara yang memajukan. Cara-cara yang mengembirakan. Dakwah kita harus mengembirakan. Harus membebaskan, maksud saya membebaskan jamaah dari kemiskinan dan segala macam. Jadi karakter memajukan dan mengembirakan ini harus menjadi prinsip dasar. saya enggak akan berpanjang di situ. Kemudian keempat dan ini yang terakhir tentang kondisi kita atau kondisi kebangsaan kita hari ini. Yang paling tepat kalimat yang kita gunakan kalau kita mengutip Al-Qur'an tadi ya 103 tadi Ali Imran 103 wa taazimu Kondisinya seperti itu. Kita sedang dipecah belah Mohon maaf ini saya kasih gambaran Sekarang di Jakarta itu kan seolah-olah kondisinya itu dibuat hanya dua kutub Jadi kutub pertama adalah mereka yang mendukung Ahok Kutub kedua mereka yang tidak mendukung Ahok Mereka yang tidak mendukung Ahok itu dipaksa masuk kutub pendukung calon yang lain. Ini tentang DKI ini ya. Dipaksa kira-kira gitu. Atau umat Islam itu dipaksa dikerucutkan pada satu kelompok saja. Hanya tentang satu kelompok saja. Seolah-olah begitu. Jadi... Bapak Ibu semuanya ini jadi catatan yang ingin saya sampaikan kepada semua jamaah, jangan terjebak pada upaya mengkerucutkan masalah hari ini itu hanya menjadi masalah persaingan dua kutub saja, yaitu kutub Ahok dan kutub anti Ahok yang diwakili oleh satu kelompok, misalnya begitu. Saya nggak perlu sebutkan. Sehingga semuanya diarahkan pada satu tokoh. Seolah-olahnya yang lain itu enggak seperti ini. Enggak setuju dengan sikap ini. Semuanya diarahkan ke situ. Padahal tokoh ini punya banyak kelemahan. Sehingga dimanfaatkan kelemahan-kelemahannya itu. Muhammadiyah dianggap tidak masuk. Tidak mau mendukung dan sebagainya. Sikap kita kan sudah terang Sikap pemuda Muhammadiyah dalam hal ini sudah terang Terkait dengan posisi sikap kita Terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok Terang kita adalah kelompok atau OKP Ormas pertama yang melaporkan Ahok secara hukum Dan itu adalah cara kita Sama ketika kita melakukan kasus Siono Menangani kasus Siono Yang kita lakukan Yang kita lakukan adalah upaya hukum Jadi kawan-kawan sekalian Khusus ke kokam Ini kan ada upaya Kita itu supaya buat anarkis Segala macam seolah-olah begitu Saya mau ingatkan ke kawan-kawan kokam khususnya Jangan sekali-kali Anda semuanya kokam ini Atau pemuda Muhammadiyah semuanya Itu jadi hakim terhadap pemikiran itu nggak boleh jadi hakim terhadap pemikiran. Saya berikan contoh. Kita boleh tidak sepakat dengan yang namanya wacana-wacana mendirikan daulah atau khilafahan dan segala macam yang dibawa teman-teman HTI misalnya. Mereka bikin acara Itu kita boleh enggak sepakat. Kalau anda hendak sepakat dan kita pasti enggak sepakat, saya itu pasti enggak sepakat dengan wacana itu. Tapi saya enggak boleh anarkis terhadap mereka. Kalau anda enggak sepakat terhadap pemikiran mereka, datang ke forum itu, anda ikut diskusi di situ dan sampaikan pemikiran anda yang enggak sepakat itu. Itu cara yang berkemajuan. Kalau mereka tidak melakukan tindakan anarkis, kalau mereka tidak melakukan tindakan makar, pemberontakan, segala macam. Tidak ada satu orang pun bisa menghakimi pemikiran. Pemikiran itu nggak bisa dihakimi, nggak bisa diadili. Pemikiran harus dilawan dengan pemikiran. Kalau Anda mau melawan pemikiran dengan cara anarkis, berarti Anda nggak punya pemikiran. Yang Anda punya itu ya anarkisme itu. Kalau ada kelompok kiri, sebutlah begitu. Ngadakan diskusi buku kiri, misalnya. Anda juga nggak boleh membubarkan. Kalau Anda nggak sepakat dengan pemikiran mereka, apa yang Anda lakukan? Datang ke acara itu, sampaikan apa yang salah dengan mereka, apa yang salah dengan pemikiran mereka, apa yang salah dengan gerakan mereka. Itu cara Muhammadiyah, dan itu cara pemuda Muhammadiyah. Kalau kita melakukan hal yang anarkis, apa yang terjadi? Wah, ribut semuanya Bapak Ibu. Jadi pemikiran lawan dengan pemikiran, lakukan dengan cara di dialog. Buku lawan dengan buku. Tulisan lawan dengan tulisan. Jangan tulisan lakukan dengan cara lawan dengan anar anarkisme. Tidak, itu artinya. Jadi tunjukkan bahwasannya kader pemuda Muhammadiyah Kader Muhammadiyah itu punya nalar dan mampu menghadirkan nalar itu Jadi saya mau ingatkan sekali lagi teman-teman kokam Jangan pernah terlibat dalam upaya misalnya menghadang tokoh Tokoh A dilarang datang di pekalongan Itu tidak boleh Siapapun datang ke pekalongan itu boleh nggak ada yang bisa ngelarang Selama dia itu tidak melakukan sesuatu yang buruk di pekalongan Kalau dia ingin adu pemikiran itu bagus Adu dengan pemikiran anda Itu karakternya pemuda Muhammadiyah Dan karakternya orang-orang Muhammadiyah Jadi kawan-kawan sekarang ini saya merasa Ya. Dan kami di pimpinan pusat penguda Muhammadiyah Dan bapak-bapak Muhammadiyah ini Ada upaya Seolah-olah ini di daerah dan segala macam Itu mau dibentur-benturkan Pak Antar kelompok Kemarin tuh saya Tadi malam saya baru kembali dari Bangka Belitung Dari apa Dari Pangkal Pinang Tokoh-tokoh Islam nemui saya Semuanya datang ke situ Dari berbagai ormas Termasuk dari ormas Hindu, Buddha, dan segala macam terkait dengan situasi di Bangkabel itu. Saya bilang, Pemuda Muhammadiyah terang, kami nggak akan mau me, apa, menutup sekretariat orang atau membubarkan acara orang itu nggak akan kami lakukan. Kalau kami nggak sepakat, kami akan datang, tapi kami akan berdialog di situ. Sama Pak kejadiannya. Jadi Pak kan di Jakarta itu ada acara yang rekonsiliasi korban 1965. Kan semuanya banyak yang nggak sepakat. Saya termasuk yang nggak sepakat. Tapi saya nggak demo di luar itu, mau bubarkan acara itu. Ada kelompok yang demo di depan apa? Depan Hotel Aryaduta itu. Teriak-teriak segala macam. Kalau saya nggak, saya datang, masuk ke dalam. Saya dialog di situ, saya diskusi di situ. Saya berantem di dalam, berantem di dalam itu berantem dengan pemikiran. Saya sampaikan keberatan saya, saya sampaikan fakta dan data yang saya punya. Dan di luar ada yang demo. Teman-teman Pemuda Muhammadiyah tahu nih karena saya datang situ anak-anak kokam yang apa juga berjaga-jaga di situ. Di dalam, saya kan pegang HP yu ini Pak. Tiba-tiba masuk telpon tanya Bang, ini demonstran di luar bilang begini. apa dia bilang itu semuanya yang di dalam adalah PKI katanya. abang kan di dalam katanya berarti abang PKI ya katanya kami kan di luar katanya dia, maksud dia mau ngeledek saya abang PKI kami nggak PKI ya saya PKI saya bilang. yaitu perkumpulan komunitas Islam saya bilang. karena di situ ada saya ada Pak Taufik Ismail Pak Taufik Ismail juga hadir Sengaja dia, saya bareng dengan Pak Taufik Ada Buya juga Ada beberapa tokoh Islam yang memang memutuskan hadir Saya bilang kita hadir Karena apa? Kalau enggak itu forum Akan jadi forum mereka Dan media akan nyorot Satu pendapat saja, enggak pendapat yang lain Nanti yang pendapat di dalam itu ilmiah begitu Sedangkan yang disorot yang di luar Anarkis Siapa yang rugi? Kita Kami memutuskan masuk ke dalam dan menyampaikan pandangan ilmiah kami. Nah teman-teman sekalian, itu modelnya Muhammadiyah dan modelnya Islam itu begitu. Jadi jangan anarkis, jangan terjebak pada upaya ingin menstigmakan kita, ingin memaksa kita seolah-olah kita itu anti-toleransi. Orang itu sengaja buat kita supaya anarkis. Kenapa? Supaya kita bisa diperkuat. Ini memang anti-toleransi. Mereka itu pengen begitu. Jadi mohon jangan terjebak pada upaya-upaya itu Dan mohon tetap merawat NKRI kita Mohon tetap merawat Pancasila kita Itu penting <tik> Ingat Trilogi Kokam Nih, bapak-bapak yang sudah sepuh mungkin lupa dengan Trilogi Kokam Saya itu selalu mengingatkan bahkan teman-teman kokam yang lama-lama itu nggak tahu bang trilogi kokam itu yang mana ya ini saya kasih tahu trilogi kokam itu satu kokam itu merawat uhuhah islam ya itu tugasnya kokam kokam ini dibentuk tahun 65 ketika reaksi terhadap PKI pemberontakan PKI Itu menjadi simbol membela negara Itu menjadi simbol membela umat islam Simbol melawan komunisme Itu pemaknaannya ukuah Islamiyah, Trilogi pertama Yang kedua Apa? Kokam itu punya tugas menjaga Pancasila Dan menjaga NKRI Itu yang kedua Yang ketiga, kokam itu punya tugas menggembirakan kemanusiaan. Yang sering kita sebut sebagai uhwah insania. Itu trilogi kokam. Jadi kawan-kawan itu harus terus diingat. Uhwah islamia jaga NKRI dan Pancasila. Gembirakan kemanusiaan. Selamat berdakwah, selamat bergembira dalam bermuhammadiyah dan mari kita rawat uhwah Islamiah NKRI Pancasila dan terus membantu Mustad Afin dan Duafa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah mudahan malam ini kita semua tetap punya komitmen yang sama untuk kejayaan Islam dan Indonesia. Di bumi ini. Terima kasih. mohon maaf sekali lagi. Fasta bikal khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mer. Allah mer. Meriak. Terima kasih.